Man, kumeniak. Kumeniak. Man, If you life according to what other's think, you will never be read. Seneca Letters. Prakata, mengapa saya menulis buku ini? Kamu menderita major depressive disorder. Kata-kata sang prikya terbagækan petir di siang bolong. Oke, okay, tidak selebæg itu sih. Namun, yang pasti jauh lebih mengejutkan dari teriakan tukang sate kompleks perumahan di siang hari. Major Depressive Disorder adalah istilah keren dan medis dari depresi. Dan tentunya, depresi di sini adalah kondisi medis beneran, bukan istilah yang seringkali digunakan seenaknya oleh netizen di media sosial. Depresi banget gewe, kata abangnya martabak Nutella sudah habis. Beberapa bulan sebelum menemui psikiater. Saya memang mengalami kemurungan yang tidak bisa dijelaskan. Saya diganggu pikiran-pikiran mendung yang tidak bisa dijelaskan selalu pemicunya. Bawaannya sedih dan negative thinking melulu. Walaupun saya masih bisa menyembunyikannya di tempat kerja, mungkin karena belum terlalu parah, severe. Dari dulu, saya memang dikenal sebagai pribadi yang penuh negative thinking. Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, saya selalu terpikir skenario jeleknya dulu. Namun. Di pertengahan tahun 2017, pikiran buruk, cemas, dan rasa tidak semangat menjalani hidup itu terasa semakin menekan. Saya menyadari bahwa kondisi ini sudah menjadi serius ketika mulai memengaruhi orang-orang terdekat di sekitar saya. Sejak dulu, orang-orang yang sudah mengenal saya secara dekat sering menganjurkan saya untuk hanya berpikir hal-hal yang positif saja. Tetapi saya merasa tidak cocok dengan ajakan positive thinking. Entah mengapa saya tidak pernah merasa bisa untuk pokoknya pikirkan yang bagus-bagus saja. Bagi saya, berat sekali untuk bisa mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif semudah menyalakan saklar lampu. Selain itu, ajakan berpikir positif, seperti mengabaikan karakter dasar saya yang lumayan overthinking, apa-apa dipikirin, termasuk melihat potensi negatif yang bisa terjadi dari rencana apapun. Yup, I am definitely the life of the party. Sesudah mendapat diagnosis dari psikiater, saya kemudian diberikan terapi obat-obatan. Dari pengalaman ini, saya jadi lebih menyadari betapa topik kesehatan jiwa dan juga terapinya masih mengalami stigma yang sangat merugikan di Indonesia. Kesehatan jiwa sering dianggap tabu untuk dibicarakan, karena hanya identik dengan gila. Bro, gue gak bisa ketemuan besok siang, ada janji sama psikiater. Hah, lo gila ya? Gila kok sadar, saya rasa hal ini disebabkan gangguan psikis masih sering dianggap berbeda dari gangguan fisik seperti encok, pegal linu dan batuk pilek. Gangguan psikis sering dianggap berada di ranah jiwa atau roh, sesuatu yang abstrak, tak terlihat dan kalau ada gangguan artinya hanya gila atau diguna-guna. Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa problem psikis juga bisa berkaitan dengan fungsi organ tubuh dan kimia otak. Dan ini menjadikannya tidak berbeda dengan saat tenggorokan kita meradang dan sakit karena serangan bakteri. Stigma dan salah pengertian tentang kondisi mental pun menimpa terapi dan pengobatannya. Karena kurangnya pemahaman bahwa ada aspek fisik dibalik kondisi psikis, seringkali yang dianggap terapi hanya terbatas pada curhat, konseling, atau yang paling parah, disembur air kembang kumuran dukun. Terapi obat untuk kondisi kejiwaan sering dipukul rata dianggap sebagai bahaya karena tidak alami, atau pasti akan menimbulkan ketergantungan. Stigma mengenai masalah kesehatan jiwa dan terapinya yang masih menghambat ini sebenarnya merugikan banyak orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat, tetapi harus memilih kena semburan mulut dukun. Obat-obatan yang saya dapatkan terbukti efektif. Dalam tempo kira-kira dua minggu, mood saya jauh membaik. Entah ini efek placebo atau memang real, yang pasti saya merasakan perubahan nyata. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Sejak itu, saya semakin mengapresiasi ilmu kesehatan jiwa dan menyadari bahwa masalah kesehatan mental memang bisa dipengaruhi oleh gangguan kimia di otak. Artinya, obat-obatan modern bisa membantu. Namun, selama perjalanan terapi ini, saya juga tidak sabar untuk bisa bebas dari pengobatan. Ibarat sakit kepala dan minum parasetamol, tentunya kita tidak ingin terus-terusan mengonsumsi parasetamol. Dalam artikel, We Need New Ways of Treating Depression, yang ditulis oleh Johan Hari, disebutkan bahwa walaupun terapi depresi dengan obat-obatan memang memberikan hasil yang menggembirakan 37% pasien yang menjalani terapi obat melaporkan perbaikan kondisi mental mereka. Sayangnya, kesembuhan ini tidak bertahan lama. Hanya 10% pasien depresi penerima obat yang tetap bertahan sembuh dari depresi selama 1 tahun. Pengobatan memang memberikan pemulihan yang sangat dibutuhkan tetapi perlahan-lahan depresi kembali menyerang. Berarti, obat-obatan saja tidak cukup. Ada hal lain yang diperlukan untuk bisa memelihara kesehatan mental kita dalam jangka panjang. Dalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa fokus pada aspek biologi saja membuat kita memandang depresi atau kecemasan sebagai sebuah malfungsi dari otak atau gen. Namun, para ilmuwan yang meneliti faktor sosial dan psikologi di balik depresi cenderung memiliki pendapat yang berbeda. Bagaimana jika depresi bukanlah sebuah kerusakan, malfunction, tetapi justru fungsi alarm yang memberitahukan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ibaratnya alarm kebakaran di gedung yang tiba-tiba berbunyi harusnya bukanlah sebuah kerusakan, tetapi menjadi alat yang memberitahu para penghuni gedung bahwa kebakaran benar-benar terjadi di gedung tersebut. Depresi juga harus dilihat sebagai upaya tubuh memberitahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Tanpa disangka-sangka. Jalan hidup membawa saya ke sebuah alternatif solusi yang membantu saya memperoleh ketenangan yang lebih baik pasca terapi obat. Di tengah masa pengobatan, saya menemukan filosofi teras atau stoicisme. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya terjemahkan menjadi filosofi teras, sebuah filosofi purba dengan usia 2.300 tahun, lebih tua dari agama Nasrani dan Islam. Suatu hari, saat kondisi saya belum pulih dan masih dalam pengobatan, Sambil menunggu istri yang sedang belanja di supermarket, saya iseng melangkah masuk ke sebuah toko buku. Ditumpukan buku-buku terbaru, saya temui buku How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci. Sebelum membaca buku tersebut, saya hanya mengetahui Stoicisme sebagai salah satu cabang filsafat kuno. Selain itu, dalam bahasa Inggris, definisi Stoic dengan S kecil adalah seseorang yang tidak tampak memiliki emosi, flat, datar banget, atau tidak mudah bereaksi secara emosi, baik dalam situasi susah maupun senang. Gambarannya seperti ras Vulcan yang ada di Star Trek mungkin ya, seperti Mer. Spock yang mukanya lempeng terus, baik di saat susah ataupun senang, mungkin kamu punya teman yang seperti demikian juga. Sesudah membaca buku Pigliucci, mata saya bagaikan terbuka dan saya seperti menemukan sebuah terapi tanpa obat yang bisa dipraktikkan seumur hidup. Filosofi teras ini sangat membantu saya merasa lebih tenang, damai, dan tidak mudah stres dan marah-marah. Efek dari mempelajari stoisisme ini begitu positifnya, bahkan terapi obat oleh sang prikiater bisa dihentikan jauh lebih awal dari umumnya, karena perbaikan sikap dan mental saya yang signifikan. Saya percaya banyak orang di luar sana yang hidup dengan kekhawatiran, mungkin tidak sampai depresi klinis, tetapi tetap saja kecemasan dan kekhawatiran sehari-hari cukup merugikan. Stoicisme bisa menjadi alternatif untuk membantu hidup yang lebih baik. Dalam bahasa Yunani, para filsuf Stoa menyebut tujuan dari filosofi Stoisisme sebagai eudaimonia atau hidup yang berkembang, flourishing. Sayangnya, belum banyak buku mengenai filosofi ini di dalam bahasa Indonesia, atau bahkan buku filsafat secara umum, mungkin karena kata filsafat punya banyak konotasi negatif seperti topik yang sulit dan bikin rambut beruban atau topik yang dianggap tidak ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Saya berharap buku ini bisa menjadi trigger atau pemicu untuk menumbuhkan minat baik bagi para pembaca, penerjemah, dan penulis buku akan buku-buku dengan tema serupa. Buku ini juga berisikan wawancara dengan pakar dan praktisi dari berbagai bidang yang relevan, seperti Dr. Andri, SPKEJ, FAPM. Seorang psikiater med spesialisasi psychosomatic medicine, Astrid Pieders. Seorang psikolog pendidikan, Wiwit Puspitasari. Seorang psikolog klinis, Lia Halimatus Sadia. Seorang pengusaha dan penulis, Dan Cita Kanya Irlani. Seorang aktivis dan editor. Saya tertarik melihat keterkaitan filosofi teras ini Dengan disiplin ilmu psikologi dan psikiatri, Dan juga praktik langsung di kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal menarik yang saya pelajari dari diskusi dengan para narasumber ini. Menggunakan analogi yang kekinian, saya menemukan filosofi teras ini bagaikan OS, operating system dari keseharian kita, seperti OS Android di smartphone berbasis Android atau iOS di iPhone. OS di smartphone memastikan bahwa penggunaan dan aplikasi, app sehari-hari dari smartphone kita berjalan lancar. Aplikasi tercanggih dan terseru pun akan macet jika tidak didukung OS yang baik. Demikian dengan keseharian kita. Kita memiliki banyak aplikasi dalam keseharian kita, pergi sekolah, kuliah, pekerjaan kita, pacaran, pernikahan kita, hubungan kita dengan orang tua, ambisi dan mimpi kita, hobi kita, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi ini membutuhkan OS yang baik agar bisa berfungsi optimal. Saya menemukan filosofi Teras sebagai sebuah OS yang bisa membantu tujuan tersebut. Akhir kata, Saya menulis buku ini untuk berbagi pengalaman saya menemukan filosofi teras yang sangat membantu memperoleh hidup yang lebih tenang. Saya berharap buku ini bisa membantu para pembaca yang mungkin sedang dilanda kecemasan dan kekhawatiran. Buku filosofi teras rasanya memang cocok untuk mereka yang sering atau sedang merasa khawatir akan hidup, atau sering resah dan kecewa dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi teras tidak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan kesulitan dan tantangan hidup tetapi justru menawarkan cara-cara untuk mengembangkan sikap mental yang lebih tangguh agar bisa tetap tenang menghadapi terpaan hidup apapun. Bagi pembaca lainnya, semoga buku kecil ini minimal dapat menambah pengetahuanmu akan adanya sebuah pemikiran antik yang sudah berusia 2000 tahun lebih dan masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Bab 1. Survei Khawatir Nasional Di bulan November tahun 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, Saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset, baca, kepo ilmiah. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentang waktu tanggal 11 sampai 18 November tahun 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi. Karena survei ini dilakukan secara online dan disebarkan secara organik, sukarela, di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi, karena pemilihan sampel tidak acak, random. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun-tahun 1980 sampai tahun 2000. Ini artinya, di tahun 2018, penduduk milenial tertua berusia 38 tahun sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua, dan termuda berusia 18 tahun, usia mulai kuliah, bekerja. Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah, studi, relationship, pekerjaan, bisnis, sampai topik yang lebih besar seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja. Bagaimana hasilnya? Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63% persen. Hampir dua dari tiga responden mengaku merasa lumayan khawatir, sangat khawatir tentang hidup secara umum. Dari responden yang masih bersekolah, kuliah, separuhnya 53 persen merasa khawatir dengan pendidikan mereka. Tiga penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek tidak lulus. Biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh seperempat dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. Untuk responden yang berada di dalam relationship, pacaran, menikah, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya, mereka yang tidak khawatir mengenai relationship, pacaran, pernikahan, lebih banyak dari yang merasa khawatir. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, tiga kekhawatiran utama adalah Relationship mau dibawa ke mana? Udah kayak lagu aja, relationship yang terasa sudah hambar. Pasangan selingkuh, sangat dekat dengan pilihan keempat, yaitu hubungan tidak direstui orang tua. Bagaimana dengan responden jomblo? Apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi, dari hasil survei ini saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi kaum tuna asmara atau jomblo. Di antara mereka yang mengaku agak sangat khawatir soal status jomblo mereka, tiga kekhawatiran utamanya adalah Khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Khawatir dengan umur. Khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, Saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai apa alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya, tiga alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejombloannya adalah Memang sedang senang sendiri. Jodoh di tangan Tuhan dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir. Sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan, bisnis, Kekhawatiran akan pekerjaan bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden 33 persen. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan bisnis adalah Stuck di karir sekarang. Gaji tidak mencukupi. Khawatir performa di kantor tidak memuaskan. Mengenai aspek keuangan, sekitar separuh responden 53 persen mengaku khawatir stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, Satu dari dua responden khawatir soal ini. Kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua umumnya adalah fase hidup yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi siapa sangka menjadi orang tua juga bisa jadi sumber kekhawatiran Lu. Ternyata, separuh responden orang tua, 53%, mengaku merasa khawatir. Sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Biaya sekolah anak. Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar, tetapi jika kita tidak siap dengan biaya pendidikannya ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran. Anak sakit, kecelakaan, biaya kesehatan anak, surprisingly atau tidak, dua dari tiga kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang. Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak, agama ternyata berada di bawahnya. Sosial politik, surprise, atau enggak ya? Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76 persen, atau 3 dari 4 responden, merasa agak, sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. Hoax, fake News. Diskriminasi suku dan agama makin meningkat. Bangkitnya kaum radikal, intoleran. Bisa dibayangkan saat kita memasuki tahun pemilihan Presiden 2019 nanti, mungkin saja tingkat kekhawatiran semakin meningkat ketika suhu politik memanas. The Cost of Worrying Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini, dengan dua dari tiga responden merasa khawatir secara umum. Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi, sementara peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran. Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan, khawatir tentang khawatir? Menurut saya, Kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? Menghabiskan energi pikiran. Berpikir, termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan, adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Menghabiskan waktu dan juga uang. Saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita sudah membuang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran, padahal tidak efektif. Misalnya, sebagian orang yang merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar, atau memutuskan untuk kawin lagi, dan lain sebagainya. Mengganggu kesehatan tubuh, masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh, seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal, sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Untuk topik ini, Saya khusus mewawancarai Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa yang tergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine, USA. Wawancara dengan Dr. Andri Spkj Fapm. Masalah khawatir bukan masalah, dipikiran saja. Bagaimana latar belakang sampai dokter memilih kuliah psikiatri dan kemudian mendalami psikosomatic medicine? Saya lahir dan besar di Tangerang. Saya memilih bersekolah di SMA Negeri. Karena zaman dulu katanya lebih mudah masuk FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kalau datang dari sekolah negeri. Saat memulai kuliah di tahun 1997, pembangunan lagi berjalan pesat-pesatnya. Indonesia saat itu baru mengenal istilah konglomerat. Waktu itu saya kepikir, kalau jadi pengusaha harus seperti konglomerat yang punya sifat makanin orang, kayaknya cara mendapatkan duitnya kok kurang bagus. Jadi, Saya memikirkan, profesi, apa yang bisa mendapatkan uang, tapi juga menolong orang. Karena kondisi keuangan, Papa nggak mungkin menyekolahkan saya ke sekolah kedokteran swasta. Selain mahal, lulusnya gak jelas. Kalau nggak masuk UI, saya harus masuk swasta. Nah, seperti umumnya orang keturunan China kebanyakan, swasta yang saya pilih waktu itu adalah Untar, Universitas Tarumanegara, Negara, tapi ngambilnya teknik sipil. Karena jargon pembangunan. Mikirnya, nanti kalau lulus banyak yang pakai. Tapi, ternyata saya lulus UMPTN FKUI. Sesudah menjadi mahasiswa kedokteran, mengapa tertarik untuk mengambil jurusan psikiatri? Kalau keinginan menjadi psikiater sendiri sudah sejak dari kuliah tingkat 1. Buku yang berpengaruh kenapa saya memilih psikiatri adalah The Doctors Karya Erich Segal. Salah satu tokoh di buku itu adalah seorang psikiater lulusan Harvard. Di situ saya mengenal konsep Freudian dan mulai membeli buku-buku mengenai Freud, Sigmund Freud, Bapak Psikoanalisis, di tingkat 2. Kemudian, dulukan ada mata kuliah ilmu budaya dasar. Kebetulan, di kampus saya, mata kuliah tersebut dibawakan oleh seorang prikiater. Dia bicara tentang cara memahami perilaku manusia, bagaimana menciptakan kebiasaan, dan dia selalu bilang, "Kalau ingin mempelajari kebiasaan dan otak manusia, belajarlah psikiatri." Kalau hanya belajar psikologi, sepertinya hanya mempelajari perilakunya saja. Sementara kalau kita belajar psikiatri, karena kita seorang dokter, kita juga tahu sakitnya bagaimana. Kita tidak kehilangan sense of doctor dengan menjadi psikiater. Dari situ saya terpikir, berarti di profesi ini saya masih bisa bantu orang nih dalam perjalanannya. Sesudah lulus kedokteran, saya langsung mengambil spesialisasi psikiatri. Zaman dulu kita bisa langsung mengambil spesialis tanpa harus PTT. Kenapa psikiatri? Karena menarik, bisa mempelajari perilaku manusia, dan sebagai dokter kita tahu bahwa sumbernya di otak. Semua fenomena bisa dijelaskan di otak kita. Masalahnya ilmunya belum nyampe aja, sehingga kita belum bisa menjelaskan kenapa orang bisa menjadi depresi, jadi cemas, del. Saya menjadi dokter dan mengambil psikiatri untuk melawan stigma bahwa psikiater itu hanya ngurusin orang gila aja. Secara statistik di Indonesia, dari survei kesehatan dasar rumah tangga 2012, sebenarnya yang psikotik, yang disebut gila, itu hanya 0,7%. Jadi, pekerjaan psikiater sebenarnya lebih banyak merawat yang depresi cemas. Dari berbagai literatur bisa 20-30% insiden. Kalau ketertarikan pada pengobatan psikosomatik, bagian dari ilmu psikiatri yang menghubungkan psikiatri dan disiplin kedokteran lainnya, seperti penyakit dalam, alergi, saraf, dan lain-lain. Di tahun kedua belajar psikiatri, saya berkenalan dengan psikosomatik. Di Indonesia, psikosomatik ada dua sisi. Dari sisi penyakit dalam dan dari sisi psikiatri. Kalau penyakit dalam, lebih ke organ, karena dulu ada istilah penyakit-penyakit psikosomatik seperti hipertensi, neurodermatitis, astma bronchiale, dan lainnya. Ini adalah penyakit-penyakit yang dianggap banyak hubungannya dengan psikologi. Makanya ada istilah seperti, lo jangan marah-marah melulu dong, nanti darah tinggi. Nanti kalau stres, lambung lo sakit. Jadi, sebenarnya orang sejak dulu sudah mengetahui adanya psikosomatik. Alasan lain memilih psikosomatik, di ilmu kedokteran ada sebagian spesialisasi yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain psikiatri ini dianggap gak terlalu medis, terlalu banyak memikirkan kejiwaan yang tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Ada anggapan bahwa sesudah menjadi prikiater, kami gak bakal lagi menjadi dokter. Kami hanyalah psikolog yang bisa mengobati dengan obat. Jadi, sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatis dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa memengaruhi badan secara keseluruhan. Maka, Tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala, Bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, Karena ada interconnection, keterkaitan. Kita sebagai prikiater gak cuma bilang, Kamu ini sakit kepala karena banyak mikir. Betul, Saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala. Tapi pertanyaannya, Kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin Hutang, Otak saya bekerja lebih keras. Stres karena utang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, maka otak itu akan mencoba beradaptasi. Jadi, bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hans Selye, bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, tetapi persepsi kita. Misalnya, duh jalanan macet nih, atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah, karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya, ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan. Badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Jika stresnya akut atau sementara, maka reaksi tubuh juga sementara. Tetapi jika stresnya lama, maka reaksi tubuh juga akan lama. Makanya saya suka bilang kepada pasien, jangan stres lama-lama, nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir, cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya. Misalnya takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya, gak jelas penyebabnya, pokoknya merasa cemas saja. Karenanya, ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba, seperti di survei, khawatir, itu. Di satu sisi, saya merasa ini opportunity, kesempatan, Sehingga saya bilang kepada koas-koas, ko -koas, asisten, saya, kamu jadi prikiater deh, dibutuhkan banget karena banyak orang khawatir. Apalagi dengan ketidakpastian sekarang. Orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean itu stres fisik. Kalau stres mental Saya merasa eksa-astet, kelelahan. Ada sumber stresnya. Jika stres meningkat terus, pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan, bisa menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi. Tidak ada solusi, jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada dua gejala penting depresi, pertama adalah mood yang sedih, lalu yang kedua adalah putus asa, tidak ada harapan, hidup kok begini-begini aja. Kita harus hati-hati dengan teman-teman yang berkata, hidup gue kok begini-begini aja, jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi. Karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh, dan secara organ otak juga sama, karenanya obatnya pun sama. Depresi, mendapat obat antidepresan. Cemas panik, dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja? Atau bahkan cemas, sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik? Cemas sehari-hari pun sudah bisa memengaruhi fisik. Contohnya, saat mau presentasi kita bolak balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres, atau tubuh kita memresepsikan adanya stres, Maka terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom, saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah, seperti jantung, paru, kandung kemih. Makanya jadi pengen pipis. Asma bronchiale, misalnya, asma yang dipicu stres. Ketika orang stres, merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan cemas tidak datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sesudah berkeliling ke beberapa dokter seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, atau dokter THT, karena gejalanya seperti vertigo, tapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak, kata saya, makronya memang tidak, artinya jantungnya masih bagus. Tapi bayangkan, jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit lebih berat mana bebannya. Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah, Jangan anggap remeh khawatir, cemas, kecil yang terjadi sehari-hari. Secara umum, kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan stres threshold sebagai gelas, lalu kita isi sedikit-sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh, dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya macam-macam, misalnya dengan berbicara. Kadang-kadang kita feeling relief, lega hanya dengan berbicara kepada orang. Atau rekreasi. Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktik kerja. Jalan ke sana sini, tapi rasanya senang karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya, ada yang bilang, coba ganti suasana biar gak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT, kognitif behavioral terapi, maka yang paling penting itu perception. Ada juga alternatif, membohongi pikiran dengan sementara, dengan zat. Misalnya dengan alkohol, menekan kesadaran sehingga lupa sementara, tapi besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak, seperti sabu, yang meningkatkan dopamin dan serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu di otak kita sebenarnya seperti ada luka, rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depression hurts. Depresi itu melukai, melukai otak. Tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu, gelap. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar, misalnya terjebak di tengah macet, wah sialan gue gak bisa jalan, itu persepsi negatifnya. Tapi persepsi positifnya, wah terjebak macet di jalan di sebelah cewek cakep, istri, gue bisa ngobrol lama-lama sama dia. Sama macetnya, tapi beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena beda persepsi dan jadinya less stress bagi kita. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa, mereka semakin well informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya, pas kuliah di luar negeri mereka culture shock. Sesudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana, saat kembali ke Indonesia, kembali culture shock. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau, itu kan bahasa awamnya, tetapi dalam bahasa kedokteran, ada beberapa perilaku baper, galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan. Tidak sampai gejala ingin bunuh diri. Menariknya, Kalau saya ngobrol dengan pasien Yang sudah berumah tangga selama 5 tahun ke atas, Banyak yang bilang, Saya sudah mengertilah suami saya kayak apa. Jadi, Saya tidak usah berharap banyak. Menurut saya, Penerimaan itu mungkin stressful juga loh buat dia. Dia berusaha menerima bahwa Seseorang yang setiap hari dia temui Di dalam kehidupannya sebenarnya adalah sumber stres. Tapi masalah ini dianggap tidak oleh pasien. Ketika pasien ditanya apa sumber stres mereka, rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Menarik kan? Kalau pasiennya anak muda, saya lebih sering mendengar masalah relationship dengan teman dan orang tua. Dengan teman sebaya, umumnya masalahnya dengan teman dekat, best friend mereka. Atau hubungan dengan kolega di pekerjaan. Lewat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, kerjaannya, atau lingkungannya. Tapi dia, pasien. Jadi. Ujung-ujungnya dia. Sekarang kita bicara konteks lebih besar. Tahun pilkada dan pilpres akan memanas. Ada efeknya pada tingkat kecemasan individu? Mungkin kita harus membatasi punya WhatsApp group. Saya percaya too much information will kill you. Terlalu banyak informasi dari mana-mana, informasi itu belum tentu benar. Tapi kan itu hanya informasi doang, kata orang. Saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif. Lalu misalnya kita sedang stres dengan kehidupan pribadi kita, kemudian kita membaca berita yang jelek, efeknya akan beda dengan jika kita membaca berita tersebut saat sedang normal. Dulu, ada situs abal-abal. Sekarang sudah jarang, orang abal-abal yang banyak, yaitu teman-teman kita sendiri, yang turut menyebarkan berita hoax. Apakah mereka memang kerjaannya seperti ini ya? Sebenarnya, kalau kita sibuk, harusnya tidak terlalu banyak main media sosial. Kok mereka kayaknya terus-terusan gitu, selalu aja ada waktu. Adakah pesan-pesan untuk pembaca? Coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol, punya teman. Lalu, lakukan aktivitas yang membahagiakan. Catatan, Dr. Andris PKJ FAPM saat ini praktik di RS Omni Alam Sutra, Tangerang. Beliau bisa dihubungi di e-mail andri.ukrida.ac.id Dan Twitter, Bahdi. Intisari wawancara dengan Dr. Andri. Kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Lanjut part 2.